Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Kita butuh teman. Teman ada yang hanya sekedar teman. Boleh jadi kenalan satu sekolah, agama mater, teman hobi, teman partai, teman bisnis. Itu hanya teman biasa sebenarnya Ada teman yang ada maunya Karena lagi sukses Banyak yang mendekat Seperti manisan banyak datang semua Atau saat karena memang dia lagi perlu Dia lagi butuh kita Dia berteman karena kita, memang ada maunya Tapi kalau kita susah Atau saat dia tidak butuh dia akan meninggalkan kita. Ada teman pengkhianat. Ini teman yang menyakitkan. Baik di depan mata kita memuji kita seakan dia selalu untuk kita. Sebenarnya dia tidak demikian. Yordona kumya buai mu tabagolobor. Digambarkan dalam Quran kalau bicara menyenangkan kamu Seakan bicaranya selalu untuk kepentingan kamu Sebenarnya hatinya sangat benci dengan kamu Nah inilah keriduan kita teman yang luar biasa Siapa itu? Di depan kita baik, di belakang kita baik Bahkan dalam doanya ia selalu menyertakan kita Selamatkan hamba, selamatkan teman hamba. Ia bawa kita dalam doanya. Ia memperhatikan kita dengan tulus. Kadang menasihati kita. Menengok kita, memberi hadiah kepada kita. Allahu Akbar, lahir batin, dia sayang kepada kita. Inilah teman sejati. Inilah teman luar biasa. Inilah teman dunia akhirat. Jangan salah pilih teman Cari sahabat Yang tunus Lahir badin Dan Itulah teman salih Teman dunia akhirat Subhanakallah Shadwalla ila ila Tastaffir kawal